Dan terima kasih juga untuk sebuah kerjasama dari Production Shoting Editing Yang datang dari Bangkalan Ada Kompak Matur Sembahluun Juga tergelegarnya Bumi Kanigara Di halaman rumah Bapak Salam berkat dorongan musikal rental yang datang dari Palang Tuban Ada Cumi-cumi Matur Sembahluun untuk Mas Kompak Didi Dodot, terima kasih banyak yang ada di depan ya. Kali ini terpanggil ini sebagai artis pertama yang bakal menyapa Anda, Kanigara Konang, kita bergoyang bareng kehadiran dari Dewi Purnama. Aduh. La, la. Thank yeah.